Malam ini malam Jumat Kliwon Saya sudah bersama Panjeninganipun Bapak Kiai Haji Miftah Hurohman Ahli Rukyah dari Mbilo Kalitidu Bojonegoro. Assalamualaikum selamat malam Pak Yai Miftah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Malam hari ini terima kasih anda sudah bersama tim jimat Malam ini yang ingin saya tanyakan Kepada Panjeringan Mengenai hal tindihan Atau juga bisa dikatakan Yaitu gangguan saat kita tidur Yaitu Ngelindur atau mengikau Sebetulnya dalam Islam sendiri Tentang tindihan ini bagaimana monggo Jeringan jelas ke Iya Masalah tindihan Dalam Islam itu Ya seperti mimpi atau ruqya Di dalam Islam ruya itu ada yang sotiko ada yang tidak istilahnya Wong Jowo yo kembang turu tapi dalam Islam itu ada ruya yang sotiko atau ruya atau mimpi yang dibenarkan dan ketika mimpi itu yang dibenarkan ya itu dia sebelum tidur itu wudu bersuci nah, dalam mimpinya itu atau dalam istilah tinden ni ini ku atau diganggu barang-barang yang Roib itu memang ada. Ya. Suspend dengan roib. Ya, maka dari itu Rasulullah itu menyarankan ketika kita mau tidur itu disuruh membaca taawud atau au du billahim Terus membaca doa tidur. Sebelum membaca doa tidur Itu disuruh membaca. Muawidatin sama alikhlas. Nah, itu untuk penjagaan. Kemudian Ustaz kita tahu bahwasannya uh, orang-orang kita bahwasanya saat malam hari ini tu berkeliaran atau mungkin jalan-jalan melewati kuburan atau pohon-pohon uh, yang bisa dikatakan rimbun angker seperti itu seakan-akan kita itu merinding. Dalam Islam sendiri apakah benar di kuburan-kuburan itu atau mungkin di tempat-tempat seperti itu ada gaibnya itu Ustaz? Ya, ada. Di dalam Al-Qur'an itu kan sudah dijelaskan toh. Dalam Al-Qur'an itu Al-Baqarah Alif Lam Mim zalikal kitab la raib fihi mudilil muttaqin. itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, barang gaib itu ada yang berbentuk hodam, ada yang tidak. Berbentuk hodam itu adalah makhluk uh, roeb yang di situ dikalahkan. Suatu contoh ya, Nabi Sulaiman itu dia bisa menguasai bangsa jin dan manusia. Nabi Dawud juga bisa menguasai bangsa jin dan Manusia sampai Nabi Dawud itu Bisa membengkokkan Membelokkan nama, Membengkokkan besi Meskipun besi itu Besar Dalam skala besar Itu bisa dibengkokkan oleh Nabi Dawud Karena Nabi Dawud itu diberi kekuatan oleh Allah Bisa menaklukkan Hal-hal yang Baik mengenai fenomena sekarang ini banyak sekali bahwa kita itu krisis iman, krisis iman Ustaz. Nah, anak-anak muda sekarang kita tahu bahwasanya mereka mereka itu sekarang menyimpelkan hal-hal gaib. Tidak percaya dengan adanya gaib. Tidak percaya. Nah, apakah benar Ustaz? Kita juga harus mengimani tentang hal-hal seperti goib Yaitu ada hantu, gendru, setan, jin Atau mungkin pocong, kemudian sundel bolong Seperti itu, apakah kita juga wajib mengimani Ustaz? Ya wajib kita imani Karena di dalam Al-Quran ya, Itu Allah menciptakan azazil yang pertama itu nah, Azazil itu beranak pinak karena telah dilempar oleh Allah di jazirah-jazirah atau di batas-batas uh, desa, akhirnya memiliki anak 19. Nah, 19 ini ada yang jin, ada yang lain-lain. Jin pun juga ada namanya lain-lain, gitu. Dan itu semua uh, diciptakan oleh Allah SWT untuk mengganggu keimanan umat manusia agar mereka itu tidak bersyukur kepada Allah SWT Oke, terima kasih Ustaz, kemudian lagi Ustaz. Bahwasanya mengenai genderuwo, setan atau mungkin pocong, sundel bolong itu adalah hal yang sudah uh, kita ketahui masyarakat kita itu uh, tahu tentang seperti itu hanya mendengar atau mungkin juga hanya hanya mereka itu uh, ditakut-takuti seperti itu Ustaz. Sebetulnya ada ya Ustaz seperti itu Ustaz. Iya, pasti ya Jadi memang Allah SWT setelah menciptakan Azazil Dan dilempar karena dia tidak mau menghormat Nabiullah Allah Adam AS Ini dia diturunkan di bumi nah, Kita sebagai manusia diturunkan di bumi ini setelah Azazil dan anak cucunya itu menghuni dunia ngatan nah, jadi itu adalah makhluk-makhluk roib -makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib kita percayai cuman ada kalanya ada kalanya oh, dia itu kan bisa membo membo bosonekulo nah, mendo mendo nih gu saket uki dia itu berubah atau Membos seperti orang yang baru meninggal, entah itu kecelakaan, entah itu yang lain, bunuh diri maupun yang lain itu adalah wujud dari membosi setan, membosi iblis dan sejenisnya kepada manusia agar supaya dia itu takut dan tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi ustad. Uh, bagaimana caranya kita supaya tidak diganggu dengan hal-hal gaib seperti itu? Sat, ya itu satu beribadah kepada Allah, seringlah ke masjid, ke musola untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mendatangi tempat-tempat yang uh, di situ dipastikan atau di Tinarkan, populer ada yopebnya kita salami. Assalamualaikum ya makhlukilah. Nah, itu insyaallah kita akan hilang berindingnya. Baik, terima kasih ustadz. Mungkin ada kesan atau mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk seluruh cimateris-cimateris pada malam hari ini ustadz. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi. Para jimatres dimanapun anda berada Janganlah takut dengan Setan-setan Atau iblis atau Azazil yang telah diturunkan Oleh Allah SWT di muka bumi ini Kalau jimatres-jimatres itu Memiliki iman dan kepercayaan Kepada Allah SWT Dia tidak akan pernah berani Mengganggu kita Dan jangan sampai Mengosongkan pikiran Kita tetap berzikir kepada Allah Niscaya Allah Subhanahu taala akan melindungi kita dari kejamnya iblis yang dilaknat oleh Allah SWT. Terima kasih, selamat malam untuk jemaat semua di manapun Anda berada. Tetap semangat mendengarkan tim Jimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panjirianipun Bapak Kiai Haji Miftakur Rohman Ahli Ruya, Yang ada di Desa Mbilo Kali tidur Bojonegoro malam hari ini Sudah bersama tim CIMAT Insya Allah malam Jumat selanjutnya bersama beliau kembali Dan untuk CIMATRES-CIMATRES dimanapun anda berada Tetap bersama saya Ki Banu Asmoro Di acara CIMAT Salam CIMATRES Salam Misteri Awww oh.